Am încuviinat kemarin dar apoi, dar apoi, dar apoi, dar apoi, dar apoi, dar Sălă, Să-i lagi yang mengapa yang bagaimana kalau berada di perkotaan konsep dasar dari arsitektur organik yaitu yang pertama ada building es natur yaitu bangunan bersifat alami di mana alam menjadi pokok dan inspirasi dari arsitektur organik. día Mungkin seindia besar dan untuk tuan kalau pertanyaan yang apa yang terbatas bagaimana penerapan kota cadrul acestui proiect, în cadrul acestui proiect, în cadrul acestui proiect, în cadrul acestui proiect, în cadrul ini proiect, în cadrul acestui proiect, în cadrul acestui proiect, în cadrul sela selera yang ada. Gracias. bahan-bahan yang bersifat organik atau dapat digunakan kembali Vă mulțumim pentru dipertanyakan tadi bagaimana dengan perabotnya ya masalah interior interior uh, kalau untuk arsitektur untuk masalah uh, perabot itu mengikuti ukuran tubuh manusia ya sesuai proporsi tubuh manusia memang memperhatikan uh, jadi tidak mengabaikan manusianya jadi tidak mengabaikan jadi harus sesuai dengan topik ya postur tubuh manusia atau e, istilahnya e, yang berlebihan, jadi sesuai dengan uh, kebutuhan manusia, sesuai dengan postur tubuh manusia, uh, dan juga uh, selain itu ini mem uh, memanfaatkan bentuk bangunan, ya bentuk bangunan. Jadi kalau menggunakan trabe, misalnya di dalam bangunan itu ada. Cota, jadi banyak sekali uh, kalau tadi sebagai batang pohon ya. Batang pohon? Ya. Kemudian hmm. ini menggunakan banyak menggunakan material kaca. Jadi uh, terpesan berdiri dan yang di tengahnya yang pokok ya. Sudah tahu semuanya kok? Iya. Iya. Yang utama. Yang utama. Ya. Ya. Masih ada Masih ada ya. Masih ada. Jadi core ini inti bangunan ya. Inti bangunan yang bentuknya salam luar therapy. Cantem mai? Cantem Mm-hmm. bisa dibagi empat, menjadi empat, ya. ya. Jadi itu sistem modular. Ya. Lebihnya yang butuh panjang sini, misalnya dibutuhkan uh, berapa? Empat uh, ringkets sini, ya. Berarti yang tiga puluh nya ini dipakai di sini, yang juga puluh di sini, kan? Jadi misalnya ini salah satu uh, sistem modular yang bisa meregus, uh, ya. Jadi meminimalkan dampak. Să vă sebut yang masih bisa digunakan itu digunakan ya atau timb kalau memang sudah tidak bisa digunakan berarti digunakan untuk uh, timbunan lantai ya itu ayus uh, ya jadi uh, bagaimana dimanfaatkan supaya bisa digunakan kemudian kalau recycle recycle ini harus diolah kembali ya jadi misalnya ini hancur hancurnya uh, triplets ya ini misalnya dian buat sebagai material komposit ya? yang ada dicampur-campur. Kalau sudah tadi kayak gitu ya. buat seperti yang misalkan ya lagi kokon kan kayak seperti ini atau kemudian kita satukan lantai pangket jadi Masih banyak lagi komponen-komponen uh, lainnya Oke okay, uh, Jadi untuk hari ini Sudah ada gambaran lagi Untuk memaksikan Berhormat Ibu Jadi bagaimana supaya bisa